Selamat siang Pak Gilbert ya, Selamat siang s i l a k a n dengan komentar Anda Pak Iya ini satu Tindakan yang mundur ya Dan sangat disesalkan ya. Kenapa harus dilarang buku-buku itu y a kan Ini kan alasannya hanya dicari-cari Mengganggu ketersilipan umum Ya buku harus dindingi dengan buku Jangan ditutup Jangan dilarang ya Kan seperti gurita Ikias itu kan dilarang Ya kan, katanya nggak dilarang gitu. Ya kan, ini satu apa ya? Pembohongan terhadap publik ya, silakan. Jadi dianggap rakyat nih, selama-lamanya selama bodoh gitu. Tambah dilarang kan buku itu ya? Jadi orang tanpa penasaran, pengen cari buku itu. Ya kan? Ini saya, saya rasa lebih dari masa-masa Orde Baru ya. Kalau disebutkan jumlah 20 buku, yang akan dilarang. Sedangkan yang 5 buku itu, sudah pasti dilarang. karena memang ini lima buku saya tahu ini judulnya semuanya tidak boleh ini termasuk yang pembunuhan satu juta orang PKI terus yang apa mendek、eh, tentang Soeharto t e tentang keragaman agama dan lain sebagainya jadi saya rasa sangat disesalkan ya tindakannya terima kasih iya terima kasih sama-sama Pak Gilbert Pak s u l i s t i o silakan、uh, selamat siang siang p a jadi、Pak. kalau menurut pendapat saya Bangsa kita itu sangat beragam dengan budaya yang bermacam-macam, suku bangsa, agama yang bermacam-macam Jadi memang dalam kebukaan demokrasi saat ini, keterbukaan demokrasi Saya rasa masih ada beberapa hal itu yang bisa mengakibatkan p e r p e c a h a n ataupun kerawanan pada masyarakat Nah hal tersebut memang sebaiknya disikapi dengan lebih berhati-hati Jadi pelarangan untuk Dengan sangat terbatas sebetulnya Jadi pelarangan ini hanya Untuk jumlah yang sangat terbatas Itu saya rasa ada baiknya juga Sebab、so, kalau tidak bisa hal-hal kecil Kita sih mengakibatkan Efek yang jauh lebih besar e, Demi e, Kemajuan bangsa Itu pun sebetulnya Dalam hak penyiaran pun Harus ada aturan-aturannya Sehingga tidak begitu bebas apapun juga bisa dibicarakan, sehingga mengakibatkan efek-efek yang bisa berubah fitnah, b e r u p a k a l hal lain yang bisa mengakibatkan menghambat kemajuan dan kepercayaan bangsa. s a rasa demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak s u l i s t y o Pak Ranto, selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya setuju dengan pendapat. p a p a t yang pertama tadi, Pak. Dengan Pak, siapa tadi Pak? Gilbert. Bagaimana itu sangat brilian, gitu. Kalau bangsa ini、uh, keburukan ditutup-tutupin, itu akhirnya malah akan terjadi kemunduran. Gitu, <laughs> Dalam arti, kalau memang buku-buku itu benar, kenyataannya sejarah m e n g u t i r seperti itu. Kenapa harus dilarang harus ditutup-tutupi? Justru itu akan menjadi pelajaran anak cucu kita. Bagaimana melakukan kesalahan itu adalah Suatu yang tidak Baik untuk diteruskan Dengan Keterbukaan Dengan kesadaran menggali kesalahan-kesalahan kita Masa lalu Kita akan Bercermin dengan masa lalu akan lebih hati-hati Melangkah dengan bijak s a n a Menuju masa depan yang lebih baik i t u loh Pak Jadi tidak perlu dilarang Seperti itu Kalau memang ジャッジとプナー、ジャッジとトレス、ジャッジとプリパーカン、ディア、オープンジ e ンプリ、トのスラン、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ジ、ジャッジ、ジ、ジャッジ、ジ、ジャッジ、ジ、ジャッジ、ジ、ジャッジ、ジ、 antara keburukan dan kebaikan disaat orang menjadi buruk atau bahasa ini buruk kita sama sekali tidak bisa melihat yang putih ataupun yang hitam Baik, Baik. iya terima kasih Pak Ranto selamat sore Iya s i l a k a n Pak Rony <tuh> a、uh, bagi saya saya lihat ini、uh, mulai ada k e w a t i l a n dari pemerintah untuk kebebasan orang-orang yang terdapat a 私はそれを見 <Yeah. S 2> ときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つときに、私はを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけときに、私はそれときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたに、私はそれを見つときに、私はを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけときに、私はそれときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたに、私はそれときに、ときに、私とを見つけたときに、 Menurut saya kalau pelarangan seperti itu, seperti halnya kembali kepada Orde Baru itu. Karena kan kita negara demokrasi, lah marilah kita luruskan、uh, sesuai dengan Hati Nurani. Yang penting tidak terlalu melanggar sesuai dengan Hati Nurani itu gitu.、Ya. Terima kasih Pak Wanto, Pak h Artono, selamat sore. s so, e l a m a siang Bu. Uh, menurut、Sikin. saya itu buku memang harus diperiksa Karena itu bahaya sekali nanti menjadi terjadi pembelajaran yang tidak baik Ataupun kadang-kadang pelajar、uh, orang Indonesia kita ini kan cepat terpengaruh ya Itu memang harus diselidiki Memang kalau tidak seharusnya dikeluarkan itu、uh, bukan saja buku dilarang Cuma orangnya juga harus diproses gitu、uh, Karena itu boleh menghasut bisa merusak Uh, bukan bangsa Indonesia, rakyat rakyat kecil yang tidak ngerti gitu bu, sekian. Iya, terima kasih Pak Hartono. Silakan.、Uh, menurut saya sih, ngapain sih pemerintah ngerang-nerang buku kayak gitu ya? Artinya,、uh, ini kan negara demokrasi gitulah. Biarkan rakyat aja yang menilai buku itu. Kalau memang buku itu benar, ya pemerintah harusnya berdosa dong n e a n g n e r a n g buku itu.、Gitu. Tapi kalau ternyata begitu salah, pemerintah mengeluarkan buku putih. Harusnya seperti itu di negara yang m e n g i n u n g t i n g j u n g HAM dan demokrasi. Ya.、Yep. Oke.、Okay. Selamat pagi Pak Yudi. Pagi. Ya, silahkan Pak Yudi.、Mm -hmm. Kalau menurut saya, sekiranya kalau memang mengganggu ketertiban umum, apalagi menyangkut s a r a alangkah b a i k n y a kalau buku-buku tersebut itu dilarang. Tapi betul-betul diperiksa dengan baik. Memang negara kita ini kan sedang apa,、e, menginginkan suasana yang damai, tenang, dan t e n a m Karena buku-buku itu kan biasanya sekedar untuk cari sensasi dan cari uang. Terima kasih. Oke.、Okay. 633-9160. Selamat pagi Pak Harsono. Ya, selamat pagi. Silahkan. Ya,、eh, saya setuju. Kenapa? Karena... Orang Indonesia belum, bebas,、uh, belum siap untuk、uh, bebas berpendapat. Banyak orang bodoh dan s e o r a n tahu mencoba menulis buku. Ujung-ujungnya cuma provokasi dan bikin keributan. Terima kasih. Ya, Pak Hari. Selamat pagi. Pagi, silahkan, m b a k Sebenarnya、uh, bisa juga seperti itu. Tapi menurut saya yang menilai itu bukan kejaksaan adung, ataupun polisi, ataupun orang pemerintahan. m e s t i n y a orang yang independen ya, mungkin para beberapa lah kayak lembaga sensor begitu, yang ada toko masyarakat, ada budayawan kayak gitu, jadi lebih fair. Nanti kira -kira kalau nanti, k i r a k a l a u orang pemerintah atau pejasaan kan bisa disalah artikan tuh, kalau buku kira-kira merugikan pemerintah, gak beredar gitu ya, jadi mungkin harus yang lebih independen dan netral, terima kasih. Oke, p a s t e v i Ya selamat pagi Gimana komentarnya Pak Sefi? Kalau saya sendiri、uh, sebaiknya pada saat dilakukan、uh, penilaian terhadap buku-buku tersebut Itu benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang berkopat y a n setinggi Kenapa? Seperti contohnya、uh, film Kiamat 2012 a t a u dilarang padahal isinya n gak g ada apa-apanya Begitu itu hanya fiksi aja begitu kan ini menimbulkan kesan bahwa oh ini salah itu salah begitu jadi、uh, seharusnya jangan demikian begitu、hmm. harus benar-benar oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi yang tinggi terima kasih oke、okay. Pak Tony halo ya silakan h ya kalau menurut saya sih di buku kalau model 2012 ya biarin lah itu karena universal yang anjuran seseorang ya tapi kalau yang udah n y e r a n g seseorang dan dinilai memang bersalah penulis itu harus d itu n t u t minta maaf Soalnya gini, kalau hukum terlalu lembek ya Memang itu yang harus melakukan kejaksaan agung Sama mungkin yang tadi tim independen itu benar Misalnya yang orang-orang berintegritas tinggi Yang n gak g ketahuan lah, tidak makan duit gitu loh Cuma memang kalau ketahuan yang nulis buku itu nyerang seseorang dia salah Mesti suruh dia minta maaf kalau perlu dihukum Biar nggak sembarangan di negara ini, banyak orang sembarangan, tapi nggak dihukum gitu loh.、Hmm. Mana bisa kayak begitu? Pokoknya begitu salah, urus ikat aja. Makasih. Abi d o n selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan m b a k、uh, saya kurang setuju ya.、Uh, sebaiknya memang apa undang-undangnya dulu diperbaiki. Dan apa? Kalau bisa, bisa anggap di waktu ku lagi gitu. Bukan pelarangan gitu, karena era-nya udah era, era, apa? era reformasi gitu. Jadi harus... d i l a w a n dengan buku lagi dengan apa disanggah dengan buku lagi gitu bukan、hmm. terus langsung di beredel gitu. Jadi Oke, nanti perang buku ya pak?、Uh, paling tidak kan kita kebebasan m e n y a p a k a n pendapat tuh tersalurkan gitu. Ini kan e n g a n r e f o r m a s i bukan zaman sebelum r e f o r m a s i pak. Tapi don terima kasih. Ya, ya. Pak Toni. Ya. Silahkan. Ya, saya pikir di zaman keterbuka, ya kita larang melarang itu dihindarkan. Karena masyarakat kita juga sudah makin pintar dan bisa menilai yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Jadi biarlah masyarakat yang menilai. Misalnya di, kita melarang satu buku. Tapi kalau dibuka ke masyarakat, pasti masyarakat yang lain akan membuat buku lain yang kontroversial dengan buku tersebut.、Hmm. Pasti ada itu. Jadi nggak bisa-bisa ya? Iya, nggak usah dicabut lah. Kita udah zaman yang lalu itu udah lewat, sekarang zaman keterbukaan nanti. ジャンケタ、マンベラカプリンタスル i ティーオラン、ヤンパノリス、リノギハケ。 マシュラカプトワークとのフォルムシアムダーリキトリアムザヤシキトリアコロンガダセプティーリアセプティーリガラオラ s a rasa、hmm. begitu ya, m a kasih Selamat siang Bapak d i b y o Selamat siang Bu Dona Silahkan Pak Ya sebetulnya pelarangan itu n gak g perlu ya Kalau memangnya buku itu tidak menyalahi Apa yang telah terjadi gitu Jadi artinya dia berkata benar gitu Tapi kalau buku itu ternyata Isinya itu、e, Bohong atau fiksi Atau sesuatu yang tidak benar Maka perlu dilarang gitu Jadi kebenarannya ini Perlu dipertanyakan termasuk juga Bukti-bukti peristiwa 98 itu diungkap kembali. Terus mengenai masalah apa namanya kenop segala macam itu termasuk juga devaluasi atau rupiah segala macam itu perlu ditinjau kembali. Kenapa terjadi demikian gitu. Jadi pelarangan itu n i d a k mesti terjadi kalau memang pengarangnya itu benar gitu. Oleh karena itu perlu dicek hanya di selidik i aja tapi tidak untuk dilarang gitu. Kalau tidak benar baru dilarang gitu. Jadi disini... pemerintah lah, jangan asal larang g i t ukui に i り i しゅがおれいカピ、イカタンバンナフィット、インドイトマ n ヤ、オランウェイング、n クラティブジャ d ク、バンナフィ n ト、インフォー n ティ n ーズ、n ケヤイトヤン、パタンウンチャワー、アタッ、パピナフ ukupukuitu、イマラティ。フュマカ a ババボビ、スラマシアンス a マシ a ンシラカンバ b ビ。 Saya setuju tuh dengan Bapak sebelumnya, jadi ya nggak n g boleh main beredel aja. Tapi memang kalau isinya nggak benar, isinya itu sembarangan, meresahkan masyarakat, dan itu bisa dibuktikan secara, ya, anggaplah ada satu badan screening yang memang independen, itu harus dilarang sekalian penulisnya itu d i k i t u d i b e r e s k a n lah. Jadi...、Hmm. Jangan mentang-mentang kita ini udah terbuka,、uh, udah reformasi demokrasi, eh semuanya seenak jidat tulis buku kayak begitu, tulis yang gak bener. Jangan sampai gitu, kita belum bisa sampai tahap sana, karena masyarakat kita memang level intelek intelektualnya itu juga belum sampai ke sana. Jadi、mm -hmm. kalau memang itu bener, jangan diberedel-beredel. Tapi kalau e m a n g itu salah, sekalian aja dilarang p l u s Penulisnya juga ditangkap, sudah bertanggung jawab. Makasih. Oke,、okay, baik. Bapak Okto, selamat siang. Iya. Yang mau saya tanyakan adalah yang mengganggu ketertiban umum itu dimaksudnya bagaimana gitu、hmm. Jadi kalau buat saat ini kan kebebasan orang berpendapat, membuat buku, membuat、uh, cara sudut pandang yang lain Itu rasanya jangan d i l a r a n g l a r a n g lagi gitu loh Mm -hmm. Karena dalam satu sejarah kan selalu orang terkatakan begini, selalu pemenang perang yang membuat sejarah, sedangkan yang kalah sisi yang lain kan kita nggak lihat gitu.、Mm -hmm. Jadi kita harus lihat satu kejadian itu selalu dari dua sisi. Mungkin ada satu orang yang merasa menang dia bisa berkoar-koi s e n a k pidatnya. Tapi kalau ada sisi orang yang kalah yang ter,、uh, ter marginalkan, s e n g a n g a n n y a pendapat mereka kan juga harus d i t a u t k a n oleh masyarakat gitu. gitu. Terima kasih. Terima kasih. t a k a t e r i a k a t e r a k a s a k s i h Terima s i h Terima s e r m a t m a s i t a k a s i a k a Iya Mbak. Silahkan Pak Ya kalau saya sih n gak g setuju ya Kreatifitas orang Ngarang buku kan n gak g gampang Nah soal menggabung terlibat umum Itu kan tergantung dari penerimaan masyarakat sendiri Kalau masyarakat mencermati Kalau itu menurut masyarakat benar Kan ada opini yang lain tentunya nanti s、hmm. Kalau sampai dianggap mencemarkan Nama orang misalnya Karena tak mengganggu keterlibat Sebenarnya kan nanti ada komplainnya lagi juga Jadi sangat-sangat tidak setuju Ya. itu nanti satunya sama kayak zaman Pak s u e h a r t o dulu ya tempo ditutup segala macam buat apa kalau itu.、Mm -hmm. Udah, Mbak, Terima kasih Pak s a i f u d i n Bapak Tolip, selamat siang. Iya siang. Apa? Setujukah anda? Saya tidak setuju ya.、Mm -hmm. Karena prinsipnya kan buku diterbitkan gitu ya, itu kan kembali yang baca. Percaya nggak percaya kan tergantung yang baca. masing-masing masyarakat kan punya opini nya masing-masing、uh -huh. saya rasa kalau dilarang itu kan jadi nanti takutnya disalahgunakan itu pasal kan bu、uh -huh. ya ibu kita Indonesia bisa begitu nanti jadi disalahgunakan jadi akhirnya malah nanti demokrasinya itu nggak jalan gitu bu、yeah. ya so, so, so, seharusnya si h itu boleh ya boleh sangat boleh ya oke、okay. terima kasih bu